Pada pertemuan kita kali ini, ya, kita akan sedikit, ya, membahas tentang ciri khas. Ciri khas dari masing-masing apa yang dikenal dengan al-farqu bainal ismi wal fi'li. Kita akan membahas tentang perbedaan antara isim dan fi'il. Ya, perbedaan antara isim dan fi'il. Kalau kita mengetahui artinya tentunya mudah bahwasanya kalau isim itu dia tidak terikat dengan waktu. Kemudian kalau fiil dia terikat dengan waktu. Namun bagaimana kita bisa mengetahui secara sekilas ya walaupun mungkin tidak tahu artinya ya apakah itu disebut sebagai isim ataukah sebagai fiil atau sebagai huruf. Maka di sini kita akan membahas masing-masing ciri dari isim maupun fiel yang merupakan ciri khas dari masing-masing kelompok kata tersebut. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk ke pembahasan tentang alamatul isim, ya, masuk pembahasan tentang ciri-ciri isim. Ya di sana bahwasannya isim mempunyai ciri-ciri khas, ya, yang tidak dimiliki oleh selainnya, tidak dimiliki oleh Fi'il ya. Dia mempunyai ciri khas Ciri yang pertama Ciri yang pertama dari isim adalah At-Tanwin Adalah At-Tanwin Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila kita menemukan suatu kata ya, Kata dalam bahasa Arab Dan kata tersebut ternyata di Tanwin ya, Baik itu pakai Domahtain Fathahdain Maupun kasradain Maka apa? Maka kata tersebut adalah isim Ya Kata tersebut adalah isim Sangat mudah tentunya ya Pokoknya kalau dia bertanwin isim nah, Contoh Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Maka Janganlah kamu menjadikan bagi Allah antatun ya sekutu-sekutu wa antum ta'lamun ta ya sedangkan kalian mengetahui di sini Allah Subhanahu wa taala ya dalam firman-Nya menggunakan salah satu isim yaitu antadan yaitu antadan kita perhatikan antadan di sini dia kita lihat Harokat terakhirnya adalah tanwin. Kita perhatikan harokat terakhirnya adalah tanwin. Oleh karena itulah maka kita tidak ragu-ragu ya, kita tidak ragu lagi bahwasanya anda dan di sini adalah isim. Ya, ini ciri yang pertama dari isim. Kemudian ciri yang kedua dari isim adalah al-khabtuh. Adalah al-khabtuh. Apa itu? Maksudnya adalah Kasrah maksudnya adalah kasrah. Sehingga apabila kita menemukan suatu kata dan dia harokat terakhirnya adalah kasrah ya, harakat terakhirnya adalah kasrah, maka itu adalah isim. Ya, sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa dalam surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita perhatikan, ya kata isem, ya Bismi, nah, memnya di kasra, memnya di kasra. Maka di sini kita tahu bahwasannya isem di sini, ya dia adalah isem. Demikian pula kita perhatikan Lafdul Jalalah Allah, ya Allahi, nah, dia juga harokat terakhirnya di kasroh maka dia juga isim kemudian arhamani ya arhamani kita lihat dia juga mempunyai harokat akhir kasrah maka dia juga termasuk isim kemudian arahimi ar ya dia juga berharokat akhir kasrah yaitu pada huruf memnya pada huruf mem dia berharokat kasroh arahimi ar maka kita katakan bahwasanya isim ataupun lafzul jalalah Allah maupun ar Rahman Maupun Ar-Rahim Dia merupakan isim Karena apa? Karena harokat terakhirnya Kasrah Atau merupakan tanda isim yang kedua Yaitu Khafat ya, Baik Sekarang Untuk ciri yang ketiga Untuk ciri yang ketiga dari isim Yaitu Al-alifu wal-lam Ya Al alif wal lam. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita menemukan suatu kata, ya kita menemukan suatu kata dan ternyata kata tersebut bergandengan dengan alif dan lam pada awalnya, ya tentunya pada awalnya. Apabila kata tersebut bergandengan dengan alif dan lam, maka kata tersebut adalah isim. Kita perhatikan, misalnya contoh dari Firman Allah Subhanahuwataala dalikal kita bula roibavi. Ya Allah menyatakan, ya itu adalah alkitab, ya alkitab la roibavi yang tidak ada keraguan padanya. Nah kita perhatikan pada kata alkitab di sini alkitab dia adalah kata yang bergandengan dengan alif dan lam alkitab ya ada alif dan lamnya maka dia ya kita yakin bahwasanya dia adalah isim baik sekarang untuk ciri yang keempat untuk ciri yang keempat dari isim ciri keempat dari isim yaitu harful chair ya huruf jer maksudnya apa maksudnya apabila ada suatu kata dan dia didahului dengan salah satu dari huruf-huruf jer dan kita telah menghafal apa saja yang termasuk dari huruf-huruf jer pada pertemuan yang pertama ya sehingga apabila ada suatu kata dia didahului dengan salah satu dari huruf-huruf jer Maka kata tersebut adalah isim Ya Kata tersebut adalah isim Sebagai contoh Misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Wala talbisu al haqqa bil batil Ya Allah nyatakan Dan janganlah kamu Mencampur adukkan antara al haq ya Dengan al, -al batil Di sini kita perhatikan Al batil dia didahului dengan Huruf jer bi ya, Bi merupakan salah satu Huruf jer Sehingga al-batil ya, Di sini dia kita katakan Sebagai isim Karena didahului Dengan huruf jer Yaitu bi nah, Kita perlu ingat lagi bahwasanya ya Secara umum Kata yang dia Didahului dengan huruf jer Maka kata tersebut secara umum atau pada umumnya dia berharokat kasrah ya makanya bilbatili ya bilbatili dengan harokat terakhir yang di kasrah dan perlu kita ingat bahwasanya dari keempat ciri tersebut apabila suatu kata ya ini penting apabila suatu kata sudah menerima salah satu ciri dari isim ya baik itu tanwin baik itu khafat atau alif dan lam atau huruf jar maka walaupun hanya menerima salah satu tanda saja sudah cukup kita katakan sebagai isim enggak perlu keempat-empatnya bersamaan cukup tanwin saja atau khafat saja atau alif dan lam saja ataupun huruf jar saja ya walaupun kalau apa tandanya lebih dari dua eh lebih dari satu juga boleh. Sebagai contoh misalnya tadi wala talbisu alhaqqo bil batil. Disini kita perhatikan ada tanda alif dan lam pada kata al batil ya. Tapi juga ada tanda huruf jar atau didahului dengan huruf jar. Baik. Namun ya tadi dikatakan ya satu tanda saja cukup walaupun kalau lebih dari satu juga tidak apa-apa. Namun di sana ada tanda yang harus mau tidak mau gak boleh ketemu, ya ibaratnya kedua tanda tersebut selalu apa? Selalu tidak mau akur, ya tidak mau bertemu. Yaitu apa? Yaitu tanwin dan alif lam. Ya sekali lagi tanwin. Dia selamanya tidak akan pernah ketemu dengan alif dan lam. Sehingga kalau suatu kata sudah ditanwin, maka tidak lagi dia boleh untuk pakai alif dan lam. Pilih salah satu, tanwin atau pakai alif dan dan lam. Ya, sehingga enggak boleh misalnya Anda dan kita tambahi al-andadan, enggak boleh. Atau misalnya pada kata Alkitab pada kata dalika alkitabularoybafih kita katakan dalika alkitabun tidak boleh ingat salah satu saja kalau sudah pakai alif dan lam maka tidak boleh lagi pakai tanwin kalau pakai tanwin tidak boleh lagi pakai alif dan lam tetapi kalau selainnya boleh ya boleh dia tanwin tapi berharokat kasroh yaitu khafat boleh dia tanwin dan didahului huruf jer atau yang lainnya tapi kalau tanwin selamanya nggak pernah ketemu dengan alif dan lam itu yang perlu kita perhatikan.